Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala as-siyama junnah. Wa bashshara ibadahus-sa'imin bihusnil jazaa'i fil jannah. Ahmad subhanahu wa ta'ala Ala Kulli ni'matin Wa ifdalin Wa ihsanin Wa minnah Wa ashkuru Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Syahadata abdin Yarju Falam yukhayyibhu amalahu wala dhulnah Wa ashadu anna nabiyyana mahmadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safihu wa khaliluh Balagur risalah wa attal amanah Wa nasaha lihadil ummah wa tarakaha alal mahajjati albayadha Layluha kanahariha wa anha illa Sallallahu alaihi wa alaihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa atba'ihi ajma'in amma ba'ad Faya ayuhal ikhwah Ittaqullaha Ittaqullaha fisri wa al-alan Ya ayuhal ladhina aman uttaqullaha haq tuqatih wa la tamutunna illa wa antu muslimun Ikhwati fiillah Alhamdulillah Allah masih memberikan Sekian banyak anugerahnya kepada kita. Sejak lama, barangkali sejak rojak atau mungkin juga sejak sebelumnya, kita berharap-harap berjumpa dengan Ramadhan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri sejak rojak berdoa dengan doanya Allahumma. Bariklah nafi rojaba wa sya'bana wa banlihna ramadhana Ya Allah berkahi kami di bulan rojab Berkah yakni munculnya banyak kebaikan demi kebaikan dari sebuah hal yang baik Ya Allah berkahi kami munculkan kebaikan-kebaikan pada kami di bulan rojab Bulan Syabat. Wabalikna Ramadanah. Dan sampaikan kami bertemu Ramadan. Nah hari ini kita sedang berada di bulan Ramadan. Bulan yang sejak lama kita nanti-nantikan. Bulan yang sejak lama kita mengimpikan bertemu dengannya. Lalu mau kita apakan? Akankah Ramadan ini berlalu begitu saja. Sebagaimana Ramadan-Romadhan yang telah lampau. Betapa banyak di antara kita ini yang bukan hanya sekedar belasan kali bertemu Ramadan. Puluhan kali, dua puluh, tiga puluh, empat puluh, atau bahkan lebih dari itu. Sekian banyak kali Ramadan berjumpa dengan kita. Sejauh mana Ramadan itu mampu untuk mentransformasi diri kita. Akankah Ramadan efektif menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa? Sebagaimana disyariatkannya Ramadan adalah untuk itu La'allakum tetakun Sering Dan sangat -sang sering Kita ber Kita Kita sampaikan Kita dengarkan ya, Kita perdengarkan ayat Ya ayuhalladina amanu Kutipa'alikumusyamu Kama kutipa'alalladina min'oblikum La'allakum Kalau hari ini ternyata kita belum menjadi orang yang bertakwa. Padahal sekian banyak Ramadan telah mengembeleng kita. Ya. Ramadan telah mendidik kita. Ramadan telah. Sekian banyak seharusnya mentransformasi diri kita. Untuk lebih bertakwa, lebih bertakwa dan lebih bertakwa lagi. Karena itu masalahnya sebenarnya bukan hanya sekedar yang penting saya bertemu Ramadan. Tetapi masalah yang sebenarnya adalah bagaimana Ramadan bisa efektif. Bagaimana Ramadan tidak sia-sia. Bagaimana Ramadan kali ini kita jauh lebih baik. Oleh karena itu sebenarnya bagi kita tidak aneh, tidak asing. Kalau Ramadan itu sebagai afdolus syuhur sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada uh, sebuah riwayat riwayat Imam At-Tabrani ya. beliau sampaikan Ramadan sayyidush syuhur Ramadan itu penghulu para bulan yakni bulan yang paling utama bulan yang terunggul di antara sekian banyak bulan tidak dilakukan kita juga sudah sering mendengar bahwa di dalam riwayat Ibnu Khuzaibah disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ataa bi khoslatin minal khairi fi kana kaman adda faridhatan fima siwah wa man adda faridhatan fima siwah kana kaman adda fima siwah siapa saja yang beramal kebaikan sunnah di bulan Ramadan, maka dia sebagaimana mengamalkan amal fardu amal wajib di bulan selain Ramadan dan siapa saja yang mengamalkan amal fardu, amal wajib di bulan Ramadan maka dia pahalanya sebagaimana mengamalkan 70 amal wajib, amal fardu di bulan selain Ramadan Sering pula kita dengar Ramadan ini Ramadan mubarak Ramadan penuh rahmah awaluhu rahmah wausatuhu maufiroh waakhiruhu itqamilannar Jadi masalahnya bukan di Ramadan Penuh berkah Tidak diragukan Ramadan penuh berkah Masalahnya justru apakah berkah di Ramadan itu nyampe kepada kita Apakah rahmat yang begitu bertubi-tubi di bulan Ramadan kita ikut kebagian. Apakah mawfirah yang Allah limpahkan kepada umat manusia di bulan Ramadhan ini kita juga ikut mendapatkan? Ataukah justru kita yang tidak mau mendapatkan mawfirah Allah? Justru kita sendiri yang menghalangi mawfirah Allah? Justru kita tidak siap mendapatkan ampunan, rahmat, berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu bertubi-tubi di bulan Ramadhan ini? Oleh karena itu masalah Seperti ini kembalinya kepada kita Karena kita sendiri yang tidak siap menerima itu Kita sendiri yang kurang kurang peduli terhadap diri kita sendiri Seharusnya kita di bulan ini lebih daripada bulan-bulan yang lain Karena Ramadan bukan bulan biasa Seharusnya upaya kita juga bukan biasa-biasa saja Karena Ramadan penuh dengan sekian banyak Fadilah, fadail, Tentu usaha kita juga lebih dari sekedar hari-hari yang telah lampau Karena itu syarat ya, utama pertama ya. Apabila kita menghendaki Ramadan ini Tidak seperti biasa Yang pertama adalah Apa yang harus kita lakukan Mujahadatun nafsi Mujahadat Kita harus sungguh-sungguh ya. Kalau di hari-hari biasa Kita sholatul lail itu cukup Misalnya 4, 6 Plus 3 Witir ya. Hari ini ya kita jangan biasa-biasa aja Duh Ustaz Rasul itu sama aja. Diriwayatkan oleh Aisyah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazid wa la fi Ramadan wala fil ghair Ramadan ya. Ala ihda'a ala 11 ihda rakaat. Ah. Bahawa Rasul di bulan Ramadan dan selain Ramadan tidak tidak lebih dari Sholatnya 11 rokaat Iya 11 rokaatnya Rasul itu Kayak apa kan seperti itu Rasul bacanya apa Al-Baqarah, Al-Imran dan seterusnya Kiamulailnya Rasulullah itu Mulai dari tengah malam Nisfahu awingkus minhu kolilah Rasul kiamulail wajib Kalau kita sunnah Ya wahai orang yang berselimut layla, bangunlah malam kolila, kecuali sedikit sedikit itu berapa bangun malam kecuali sedikit itu berapa nisfahu separuh malam jam 12 lah kurang lebih awing kus min huqalila nisfahu awing kus min huqalila atau kurang sedikit setengah satu awzid alaihi atau lebih sedikit setengah 12 kurang lebih seperti itu itu Rasulullah maka wajar kalau kemudian dengan kondisi seperti itu, Rasulullah kakinya bengkak-bengkak maka ketika ditanyakan kepada beliau kok kakinya sampai bengkak-bengkak ya. apa jawab beliau afakala akuna abdihan syakuro apakah alai sakot gufiro lakama takot jamamidzambik wa mata akhar tidakkah wahai rasul telah diampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang maka jawab Rasul a falaquna abda syakura tidakkah ya, hanya karena sudah diampuni kemudian saya tidak berusaha sungguh-sungguh seperti itu sebagai abdan syakura ini bukti syukur rasul itu bukan hanya apa bukan hanya sekedar sekedar beribadah tetapi ibadahnya totalitas ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya, ya. jadi kalau hari ini totalitas itu ya yang kita punyai kita punya apa, ya. semua potensi yang Allah berikan kepada kita kita jadikan semuanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala terutama di bulan Ramadan ini ya. berikutnya selain mujahadah adalah mudawamah ya. kita tentu tidak kepingin Masjid kita ini penuh di awal-awal Ramadan saja Kita tidak kepengen Semangat kita itu besar di awal Ramadan Tetapi bagaimana kita bisa menjaga Kontinuitas Ibadah kita setiap hari Di bulan Ramadan ini Apa saja bentuknya Apakah sholat kita, bacaan Quran kita Qiyamulail kita Sedekah kita Dan seterusnya Maka mari ya, Termasuk apa uh, taftir kita, ya, karena disebutkan manfatoroh so iman falahumisurajiri faileh menuriri ayang usomin ajirisha siapa yang memberikan makanan berbuka bagi seorang yang berpuasa maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun maka Ya jangan di awal-awal toh, -awal, Kita terus Sampai akhir Ramadan Berusaha keras Untuk mempertahankan amal kebaikan kita Kemudian yang nomor tiga apa? Nomor tiga ini agak susah Apa itu? Muhafallah Menjaga puasa kita Puasa kita itu bukan hanya sekedar puasa fisik tetapi lebih dari itu semua diri kita ini ikut berpuasa. Ya. ya. rohani kita ya akal kita. Maka puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Tetapi al-imsak an-syahwa wa tayil batni wal farji. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Yang yang populer memang al-imsak anil fatirat min, min al-fajri ila, ila gurubi syamsi yang populer seperti itu menahan hal yang membatalkan puasa mulai sejak fajar sampai matahari terbenam hanya saja mufatirat yang membatalkan itu apa? kita seringkali yang membatalkan hanya sekedar yang penting tidak makan, tidak minum padahal sekian banyak hal bisa membatalkan puasa, puasa kita mufatirat itu bukan hanya sekedar hisyah yang membatalkan itu bukan hanya sekedar Hal-hal yang yang terlihat indrawi, tetapi ada al-mufatirat al manawiyah mufatirat yang tidak terlihat kasat mata. Apa itu? Adalah ya inti dari disyariatkannya puasa. Jadi puasa mendapatkan tempat yang sangat mulia di sisi Allah, di mana sebuah hadis. Menyebutkan hadis Qudsi menyebutkan kalau amal ibnu Adam lalu ilah somfa inna huli wa anak jisbihi kata Allah dalam hadis Qudsi semua amal ibnu Adam itu untuk dianya sendiri kecuali puasa puasa itu untuk aku aku sendiri akan apa memberi pahala maka ini istimewa amal puasa itu istimewa dibanding amal-amal yang lain sekalipun sesungguhnya semua amal itu untuk Allah kita salat juga untuk Allah. Kita zakat ya untuk Allah, haji untuk Allah, tetapi beda. Kenapa sih salat kok seperti itu? Pahalanya tidak terbatas. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menyatakan bahwa kenapa puasa memperoleh kedudukan mulia di sisi Allah? Karena disyariatkannya puasa ini memang tidak ada bagian bagi kita ya untuk nafsu kita puasa ini benar-benar disyariatkan untuk menghancurkan atau melemahkan syahwat kita baik syahwat syahwat perut kita maupun syahwat bawah perut kita itu intinya oleh karena itu sebagian ulama mengatakan yang namanya puasa itu al imsak an syahwatayil abah batni An syahwatayil farji wal batni Wa anil mufatirat bar seperti itu ya. Mintulu il fajri ila Gurubi syamsi Karena utamanya itu Maka ya Sebagaimana Yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi Kalau kita sholat Misalnya, sholat itu kita Merasakan enak Apalagi kalau yang jadi imam itu Suaranya enak seperti Ustadz Sofan misalnya Ustadz Ulil, kita merasakan betapa ikut-ikut menikmati seperti itu. Iya, begitu juga zakat, zakat itu kita ikut menikmati. Orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain, ah, alhamdulillah merasa lega bisa membantu orang lain, seperti itu. Kita ikut merasakan nikmatnya. Apalagi haji ada unsur plesernya seperti itu maka orang pergi haji ya ya apa wajar kalau kemudian beda dengan puasa puasa ini nggak ada enaknya yang namanya puasa itu ya empat empetan mengucapnya puasa puasa itu kan al imsak al imsak itu artinya empat empetan apa yang diempat apa yang ditahan yang ditahan itu nih syahwatail farji wal batni itu yang utama baru kemudian apa? al-mufattirat oleh karena itu yang membatalkan puasa hati-hati ini ini ulama sepakat bahwa ar-rafat itu membatalkan puasa Loh, kok seperti itu? lah iya orang ayatnya berbunyi uhilalakum laylatasyamir rofathu ilanisahaikum dihalalkannya rofath itu pada malam hari itu saja hanya untuk istri kita, rovas itu apa kira-kira? hal-hal yang menjurus kepada syahwat seperti itu. ya bagaimana kalau mencium, mencium kalau kalau tidak menimbulkan syahwat nggak apa-apa, seperti itu. ini untuk istri, untuk istri. dihalalkannya rovas itu di malam hari itu untuk istri. oh hai lalakum lailat ilanisaikum nah kalau di, di siang hari lo jangankan orang lain istri aja haram ya seperti itu oleh karena itu hati hati di sekitar kita ini ya yang menimbulkan syahwat banyak sekali bisa dengan melihat bisa dengan membaca bisa dengan film di apa atau mungkin ah, sekarang HP nggak usah jauh jauh jangan jangan Seharian kita itu main HP, puasa sih puasa, puasa tidak makan minum, tapi HPnya tidak mau berhenti. Ini puasa macam apa? Seperti itu. Jadi ini puasa itu menahan diri dari hal-hal yang menyenangkan diri kita. Maka benar-benar puasa ini milik Allah. Ya. Kita apalagi kalau kalau segel-segelan di lah, habis sudah pahalanya ya habis kalau sampai keluar nazi ya batal ya kalau keluar sperma ya kafarat apa enggak sebagian ulama mengatakan wajib kafarat sebagian enggak ya intinya dosa besar seperti itu habis pahalanya tekor apa enggak kalau tekor memper karena apa apalagi kalau sengaja sengaja membatalkan bukan hanya tekor mau ditombokin enggak bisa. Dia tekor berkali-kali gitu. Iya, man man, man afthara yauman min Ramadan min ghairi udhrin wala maradhin lam yaqdihisiyamdhar wa insama. Siapa saja yang dengan sengaja tidak ya, dengan sengaja membatalkan satu hari. Puasanya di bulan Ramadan dengan tanpa undur dan tanpa sakit. Maka dia tidak akan bisa membayar. Eh, tidak akan mem bisa membayar puasa sehari itu. Puasa sepanjang masa. Wain somah. Sekalipun dia melakukannya. Maka puasa Ramadan satu hari itu nilainya wah besar sekali. Tidak bisa kita nilai dengan uang. Tidak bisa kita nilai dengan dengan materi begitu besar pahalanya di sisi Allah berlipat-lipat-lipat-lipat-lipat-lipat-lipat-lipat-lipat lipat, lipat, lipat, lipat, lipat. dan kita tidak tahu lipatannya berapa karena apa? Karena inna ma'iyafas sawbiruna ajrhum bilwairehisab bahwa ditunaikan penuh pahala di sisi Allah mereka yang sabar bilwairehisab dengan tanpa hitungan enggak dihitung saking banyaknya. Oleh karena itu wajar. Kalau di dalam sebuah hadis riwayat at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan "Lau alimat ummati ma fi Ramadan minal khairi la tamanat ayyakuna sanata kullaha." Andai kan umatku, umat Muhammad bin umat Islam ini tahu, ya. Andai umatku kata Rasulullah ngerti apa yang ada di bulan Ramadan? Kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang dilepatkan oleh Allah sekian banyak, berkah, rahmat, magfirah yang ada di Ramadan. Andai kan umatku itu tahu, maka mereka akan berharap semua bulan itu adalah bulan Ramadan. Semua bulan dalam setahun itu adalah bulan Ramadan semuanya. Namun harapan itu tentu tidak akan terwujud Karena Ramadan Ya hanya Ramadan maksimal 30 hari Minimal 29 hari Hari ini kita sudah berlalu sehari Kita tidak tahu hari esok itu masih ketemu Ramadan Apa tidak Oleh karena itu Muhafadah ala Ramadan Itu jangan ditunda Kapan? Sekarang Sekarang kita pastikan ikut sholat Sampai kapan? Sampai selesa lah. Seperti itu. Kalau kalau kita tidak punya kesibukan yang lain yang lebih berarti, maka atau jadikan saja yang lain tidak begitu berarti. Maka kita akan menjadikan semua aktivitas ibadah di Ramadan ini e, begitu besar ya di sisi e, Allah manakala kita berupaya dengan baik berusaha menjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah bukan hanya fisik tetapi mata kita apa namanya? telinga kita, lisan kita semua menjaga diri hal-hal yang dilarang oleh Allah dan berusaha untuk menjauhi hal-hal yang tidak begitu berguna, tidak begitu bermanfaat ya. Itu dengan cara seperti itu maka Ramadan kita akan menjadi Ramadan yang berkualitas, Ramadan yang tidak sia-sia. Semoga Allah SWT menolong kita semua memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua, saudara-saudara kita, keluarga kita, anak kita untuk bisa melaksanakan kewajiban kita di Ramadan dan e, melaksanakan e, aktivitas ibadah, ya semua amal ibadah dengan baik e, sehingga kita dijauhkan dari Ramadan yang sia-sia dan e, berakhir Ramadan dengan membawa kita semua menjadi manusia-manusia yang bertaqwa Barakallahu wa ta ta'alaikum, kurang lebihnya minta maaf